nya datanya rezeki Oh bahwa ku kurang bakti Oh bahwa ku ini kurang sayang Kah kamu ni tresno ku ngambang Yeah